Artis ciliknya Indonesia、tuh. Artis u a cilik Singkundang Kaloko Kasetnya Sudah banyak beredar di seluruh p e r s a d a n u s a n t a r a Di acara Tasakuran Sedegah Bumi Panen Raya Bareng bersama masyarakat kerep Artis yang satu ini Ingin sekali memberikan Nuansa kenyamanan Nuansa kebahagiaan マシー・ブル、uh! ・サ<音楽>・マラ・ス・カー・ス・ドレス !ADA ・ RAMAYANA ・チ d a ダ・エム・デ・ハ・ソテン・タシヤ !ROS! マラ !NDU! パラパラ